Anda, dukungan anda, support anda malam hari ini, kita sama-sama goyangkan Bumi Bangkalan. Satu persembahan untuk anda, artis yang datang dari Bumi Tuban, Jawa Timur bakal menyapa panjen dengan semuanya. Teretan sederjeh, kita goyang, mau nalih ya? Kumpak, kumpak, kumpak, terima kasih.